Agus, selamat siang. Selamat siang, silakan. Iya mbak, ya, mbak.、Uh, soal BBM ini memang、hmm, agak semacam s i m a l a k a m a ya. Pada satu sisi kalau dinaikkan akan mencoba m a n i n f l a s i dan kemudian rakyat yang t e r n a Kemudian k pada sisi yang lain kalau seandainya dina tidak dinaikkan maka anggaran menjadi sulit. Ini kembali nya sebenarnya kepada perencanaan yang secara berkelanjutan, baik mau apa mau di Dicarikan alternatif、uh, pengurangan pemakaian BBM untuk i n d i v d u jadi maupun、uh, kepemimpinan yang mencoba anggaran negara ini. Cobalah dilebi di, di, di, di buka begitu, Mbak. Kalau memang butuh, butuh berapa? Ini kan sementara ini kan asumsi saja. Asumsi misalnya kekurangan di, di sekat sekian i begitu. n、nah, lalu kalau dinaikkan akan... ...menyebabkan kebolong sekian. Maka kita mutar-mutar saja, sementara kepemimpinan tidak jelas, tidak kuat di sini. Nah, oleh karena itu, ini lucu, Mbak. Jadi semua ragu-ragu. Kita ini sebetulnya tinggal menunggu, gom, Mbak, kepemimpinan s b y ini. Mau mau kalau tidak tegas seperti ini, maka ya sudahlah selesai saja. gitu. Tapi karena kita... Ya Terus terang, a kita k ini negara Tapi kayaknya tidak punya negara Mbak. Kasih, Mbak. Terima kasih Pak Agus, Pak Teguh Selamat siang Ya, siang, ya Sebenarnya i a n g kasihan ya, Yang pengguna b b m Mungkin kita pun juga akan kena dampaknya Kalau di timnya dikurangin Dikurangin pasakannya itu Sedangkan kendaraan s t i a p hari tambah produksinya Melimpah ruang h s Pemerintah itu harus punya ketegasan Gak usah pelindak-pelindak begitu -pelindak Melaikan aja, rakyat sanggup kok naik seribu rupiah itu aja sedeng daripada hanya dikurangi, dikurangi kasihan orang-orang terambil jam-jam a d a h l produksi kendaraan jumlah dari mancanegara bahkan m a s u k Indonesia Terkait baik, terima kasih Pak Teguh Pak Guncaro selamat siang selamat siang Mbak silahkan komentar ya Pak i ya, sebetulnya ini ironi ya, kita ini kan negara yang begitu banyak sumber minyaknya Tapi kok jadi kekurangan gitu c o b a bisa bayangkan, kalau dibatasi, kalau misalnya mau kok di tengah jalan gimana? Kan lebih bagus, dinaikin harganya berapa? Seribu k a Dua ribu k a Ya kalau memang rakyatnya nggak mampu beli, kan pasti dia nggak, nggak beli minyak ya biar mobilnya di rumah aja nggak jalan-jalan. k -jalan. Itu aja mbak, m a s u d